ومن يضلل فلن يهديها اشهد الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بعد para hadirin-hadirat jamaah Masjid Agung Jamek Kota Malang, para mustami'in-mustami'at, pendengar Radio Madinah FM, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat di manapun berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini, kita bisa kembali meneruskan apa yang menjadi keistiqomahan guru kita bersama, Romo K. Haji Muhammad Basari Alwi. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan untuk beliau. Untuk bunyai dan seluruh keluarga Sehingga tetap bisa membimbing kita, mendoakan kita umat Islam secara umum Dan semoga kemanfaatan ini lekang ila yaumil qiyamah Amin ya rabbal alamin Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Pekan kemarin kita sudah menuntaskan kajian tafsir tentang surat ad-duha Maka kita memasuki surat yang berikutnya, inggih menikah surat asyarah as yang diawali dengan ayat alam nasrah laka saderak. Kita baca ayat berikut artinya sebagai berikut: "A'udz billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka saderak." Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala sedangkan untukmu kamu di sini adalah kanjeng nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na 'anka wizrak dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Allazi anqadha dhahrak yang memberatkan punggungmu. Wa laka dhikrak dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Fa inna yusra karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al yusra sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab Maka apabila kamu hai muhammad telah selesai dari suatu urusan Maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain Wa ila rabbika farhab Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap Ini delapan ayat berikut artinya Surat asyarah atau alam Nasrah Kita coba rinci ayat per ayat Ayat yang pertama Alam nasrah laka sadarak Bukankah kami Allah Telah melapangkan untuk mu wahai muhammad Lapangkan apanya Dadamu di Disini ada kata syarah Syarah itu artinya Memang terbuka dan lapangnya hati Syarhus sadar Hati yang lapang Ini syarhus sadar. Bagaimana cara memiliki hati yang lapang? Ada dua paling tidak secara umum, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, Innal kulu latas dak Sesungguhnya hati itu bisa berkarat lek coro jawone tayengan. Hati itu bisa berkarat kama yasda'ul hadid sebagaimana berkaratnya besi. Salah seorang sahabat kemudian bertanya, "Fama ilajuha ya Rasulullah? Kalau memang hati itu bisa berkarat, maka bagaimana obat atau penawarnya wahai Rasulullah?" Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua hal. Yang pertama tilawatul Quran. Ma'os -Quran. Ini bisa membersihkan karatan hati Sebagaimana cairan tertentu bisa membersihkan karatan dalam besi Yang kedua adalah zikrul maut Ingat mati Berkali-kali kita sampaikan bahwa ingat mati Berbeda dengan takut mati Sebagaimana ingat mati berbeda dengan kepingin Kepingin mati Takut mati ini konotasinya negatif. Nopomali kepingin, kepingin mati. Takut mati ini penyakit umat di akhir zaman, penyakit wahin kata Nabi Muhammad. Umat Islam itu banyak di akhir zaman, mereka kemudian memiliki ciri-ciri tertentu sebagaimana salah satu cirinya adalah penyakit wahin. Penyakit wahin maksudipun kanjeng Nabi. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Benci pada kematian, takut. Maka takut di sini adalah sesuatu yang negatif. Mengapa? Karena oleh Nabi Muhammad disebut sebagai penyakit. Tapi kalau zikrul maut, ingat mati. Ini sesuatu yang positif. Salah seorang sahabat tanglet di kanjeng Nabi. Ayyul mu'minina aqyas Kanjeng Nabi, diantara orang beriman itu yang paling cerdas siapa? Dijawab oleh Nabi Muhammad bahwa orang yang paling cerdas diantara orang-orang yang beriman adalah aktaruhum lil mauti wa lima Orang yang paling banyak ingat mati dan paling baik dalam mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Eling mati, ini Sebelumnya kita sampaikan, orang yang senantiasa hari-harinya itu dihiasi dengan ingat mati Pasti yang dia lakukan adalah sesuatu yang positif Pasti yang dia lakukan adalah sesuatu yang baik Bahkan lebih dari itu, orang yang ingat mati Pasti kemudian yang dia lakukan selain baik dan positif Pasti sesuatu yang bermanfaat Selain untuk dunianya, juga tentu untuk akhiratnya Seorang pedagang kalau ingat mati dia akan takut untuk melakukan penipuan dalam bisnisnya. Karena kalau saya ngapusi, goro ini saya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pejabat kalau kemudian ingat mati, pasti dia akan takut untuk melakukan korupsi. Karena kalau saya korupsi, pasti ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga napa no kemawon barangkali orang punya kebiasaan tertentu, senengane ngapusi, senengane goroh, senengane mendem. Tiang lek seneng mendem tapi eling mati gak bakal kemudian melakukan mabuk-mabukan itu. Aku lek mendem ana tanggung jawab. Maka kemudian senantiasa orang yang ingat mati itu pasti sesuatu yang dia lakukan pasti positif. Kemarin kita sampaikan juga bahwa Orang Islam ini, salatnya ini adalah topong rame. Kita ini kholwat tapi dalam keramaian. Berbeda dengan keyakinan agama lain. Lek badi semedi kan mekarek silo. Tangan dinget tenakan, terus kemudian memejamkan mata. Ini untuk fokus. Bahasa kita khusyuk mudah. Tapi kalau kita umat Islam kan kholwat kita tidak cukup seperti itu. Tiang sembahyang ini kan obah. Wontun ngadege, mantun ngotun rukuk iktidal, sujud Mantun sujud duduk di antara dua Sujud mantun ngotun sujud malik Sampai terakhir dengan salam Diakhiri dengan salam Belum lagi nanti ucapan-ucapan yang dia katakan Berarti orang Islam itu salatnya Kalau dimaknai sebagai halwat, Bagaimana dia semedi dalam bahasa yang umum Kholwatnya ini dalam kerameyan Topong ramey Maka diharapkan orang di luar sana pun ketika di luar aktivitas sholat kita boleh bergaul dengan dunia. Kita boleh bergaul dengan bisnis kita. Kita boleh bergaul dengan aspek-aspek duniawi. Tapi diharapkan hati kita tetap gusti Allah dan persiapan kehidupan setelah kematian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman لَقَدَكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ Sungguh bagi kalian dalam diri Rasulullah ini ada keteladanan yang baik. Secara khusus bagi siapa lima ganahyarjul Allah bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Kalau orang berarti meneladani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berarti apapun yang dia lakukan harus dia niatkan mengharap Allah, mengharap hari akhirat. Jadi seorang pedagang boleh berdagang, anak sekolah berangkat ke sekolah. Tapi senantiasa meskipun jasmaninya itu bersinggungan dengan aspek-aspek jasmani, aspek-aspek duniawi, hatinya tetap topo ngerame tadi itu. Di dalam keramean dia masih kholwat, dan ini kholwat modern. Kalau kita mau memaksakan diri kholwat ten gunung Arjuno. Panjenengan kedah nyambut damel, izin kepada istrinya si, di akut ini topo saulan, nok gunung Arjuno. Panjenengan pegawai, Ben Dinten ke Davinjer. Terus izin ke atasan. Saya mau izin 2 minggu. Mau topo ke Gunung Semeru. Ya kalau di sana ketemu ilhamnya Gusti Allah. Kalau ketemu Mbak Sedek. Rip. Orang kholwat sekarang, ya kita kholwat modern lah. Kita tetap, visi kita bisa bersentuhan secara perk secara jasmani kita dengan orang-orang di sekitar kita, dengan tetangga kita, dengan relasi bisnis kita, dengan pedagang siapa yang kemudian menjadi rekanan bisnis kita, dengan para pelanggan kita, di kantor bertemu dengan teman-teman kerja, tetapi hati kita tetap Halwat hati kita tetap dhikrul maut, ingat Allah, ingat mati, yarjulllah wal akhir. Kita tetap apapun yang kita lakukan Kita niatkan untuk mengharap Gusti Allah dan persiapan kehidupan setelah kematian kita. Berarti kalau orang merasakan ini, topong rame, kholwat modern semacam ini, ditambah dengan ingat mati persiapan kehidupan setelah kematian, pasti yang dilakukan oleh umat ini adalah sesuatu yang positif dan bermanfaat. Ini yang perlu disampaikan, kerantan kadang ada orang yang mengkritik, oh, po, ingat mati, iling mati, iling mati Dikritik kalau ternyata maknanya seperti itu kan luar biasa orang itu akan dinamis tapi dinamis yang bersifat positif umat dan bangsa ini akan bergerak kepada sesuatu yang baik dan kemaslahatan untuk umat mari kita perhatikan generasi terbaik generasi yang dipuji oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khairul kuruni kurni sebaik-baik generasi adalah kurunku abadku Generasi sahabat ini ternyata adalah generasi terbaik Yang mereka adalah orang yang paling banyak ingat mati Dan paling baik dalam mempersiapkan kehidupan setelah kematian Ternyata bangsa, generasi kalau dihiasi dengan sifat dan sikap semacam ini Kemanfaatan kehidupan sahabat itu bisa kita rasakan sampai sekarang Karena yang mereka lakukan positif, manfaat, masalahat, positif, manfaat, masalahat Tidak hanya untuk generasi di zamannya Tapi sampai sekian abad berikutnya kemanfaatan itu bisa kita rasakan. Lah kita yang kakean mengritik, oh poyeling mati, eling mati, memberikan kemanfaatan kepada keluarga saja masih tanda tanya, apalagi untuk generasi berikutnya. Maka mari semoga kita termasuk kategori yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang cerdas secara spiritual. Cerdas secara spiritual Sebagaimana tadi diterangkan Ingat mati dan paling baik Dalam mempersiapkan kehidupan Setelah kematian Keterangan ini Ditegaskan oleh hadis Rasulullah SAW Yang diriwayatkan oleh Sahabat Abdullah bin Abbas Warawa Abu Saleh Anibni Abbas Abu Saleh meriwayatkan Suatu hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas Kalah Alam nulinukal alam nulinuk laka kalbaki. Bukankah kami telah melunakkan hatimu Bukankah kami telah melunakkan hatimu Ini penafsiran untuk alam nasrah laka sadrak Dalam hadis kemudian ditegaskan wa rawat dhahak abbas ad juga meriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas qalu ya rasulullah ayan syarihus sadrak Wahai Rasulullah, apakah hati ini bisa lapang? Kalau naam wajan Nabi menjawab, ya dan bisa legowo, bisa legowo karena hatinya lapang, bisa menerima, bisa kemudian legowo nih kenapa? Coro legawa, bisa luas hatinya. Kalau ya Rasulullah. Para sahabat kemudian bertanya kembali Wahai Rasulullah Wahalli dhalika alamah Apakah tentang lapangnya hati Legawone manah Niki wonten tandani pun Ada tandanya Dijawab oleh Nabi Muhammad Naam Ya ada tandanya Apa saja tanda hati yang lapang itu Beliau mengatakan Attajafi andaril gurur Yang pertama adalah menjauhkan diri dari kehidupan duniawi. At-tajafi an daril Kesenangan dunia yang membuat orang tertipu. Menjauhkan diri dari sesuatu-sesuatu yang menipu. Kemarin sudah kita jelaskan dunia ini bisa berpotensi dua bisa menjadi mataul ghurur, bisa menjadi mazraatul akhirah. Bisa menjadi kesenangan yang menipu, bisa menjadi ladang akhirat. Juga sudah kita jelaskan standarnya, dunia ini menjadi kesenangan yang menipu kalau malafaidah tafihil al-akhirah. Kalau dunia ini tidak bermanfaat untuk akhirat kita, tapi kalau malah hufaidahil al-akhirah, dunia ini kok disikapi dengan sesuatu yang bisa memberikan kemanfaatan untuk akhirat kita, maka itu namanya mazroatul akhirah, ladang akhirat. Kita punya uang, tampil tumbas bensin bensin damel ngaos berarti ini ladang akhirat tapi nggak ada arto kemudian ditumbasakan bensin damel perkawis-perkawis ingkang botensai berarti bukan menjadi ladang akhirat sebaliknya menjadi mataul hurur kesenangan yang menipu itu ciri orang yang hatinya sudah lapang yang pertama adalah hurur. Daril hurur. menghindarkan diri dari sesuatu yang Menyikapi dunia dimana dunia itu menipu dirinya sendiri. Menipu dirinya sendiri. Kemudian yang kedua. Wal ila daril hatinya itu fokus kembali ke alam yang kekal. Yaitu alam akhirat. Jadi dunia dia tinggalkan secara rohani. Meskipun fisik dia bersentuhan dengan alam dunia. Sebaliknya akhirat itu menjadi fokus hatinya wal inabah ila daril khulud topong rame tadi itu khalwat secara modern yarjullaha wal yaumal akhir mengharap Allah dan hari akhirat yang ketiga wal lil maut ciri orang yang hatinya itu sudah yan sudah tercerahkan sudah lapang hatinya adalah al i'tidad lil maut mempersiapkan kematiannya damel sangun iki Orang itu kok fokus tiap harinya seperti itu. Itu ciri hatinya sudah terlapangkan, hatinya sudah tercerahkan. Yang keempat adalah, eh, maaf yang ketiga, yang terakhir. Wal tidak lil maut tadi itu persiapan untuk kematiannya. Qobla nuzulil maut. Sebelum benar-benar nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu Wataala. Ini sekali lagi, hati yang hidup, hati yang lapang kembali kepada hal-hal semacam itu bagaimana kualitas ingat pada kematian dan persiapan kehidupan setelah kematian ini menjadi ciri-ciri utama. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada keterangan dari Al-Qurtubi kalau hati yang bersih itu seperti tadi. Bagaimana kita bisa membersihkan hati kita? Ada keterangan kalau untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat atau kisah yang sering kita dengar, Nabi Muhammad ini sebelum Isra kan disucikan hati beliau. Dan ternyata yang disucikan adalah hati secara fisik. Karena di situ ada riwayat tentang dibelahnya dada beliau, dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjelaskan, "Fabaina ana indal bait" ketika saya berada di dalam rumah, baynun naim antara tidur dan terjaga, antara sadar tidak tersadar, il samyak ada salah satu dari tiga makhluk yang kemudian mengatakan kepadaku, akhirnya aku datang setelah dipanggil oleh salah satu dari tiga itu Fa itu aku datang kemudian Diyah ini membawa wadah. Salah satu dari tiga makhluk yang tentu ini adalah malaikat. Membawa wadah min zahabin. Yang terbuat dari emas. Fiha ma uzam zam. Di dalam wadah itu ada air zam zam. Fasyarah hasadri ila gada wa gada. Akhirnya malaikat itu membelah dadaku. Sampai kemudian beliau menceritakan tentang dibersihkan atau dicucinya hati beliau. Qata Kota dah. Qotadah mengatakan, "Ma Sampai mana ya Rasulullah? Qala Nabi Muhammad menjawab ila asfali batni. Sampai ke bagian bawah perut saya. Dibelah dada beliau itu sampai ke bagian bawah perut beliau. Qala beliau kembali menceritakan, "Fastakhraja qalbi." Malaikat itu mengeluarkan hatiku, fagusila qalbi bi ma'i kemudian dia membersihkan hatiku dengan air zam-zam summaida -zam. makan kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya sumyaimanan wahikkmatan hatiku kemudian diliputi dengan iman dan hikmah ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana beliau dibersihkan hati beliau oleh malaikat dalam riwayat lain disebutkan malaikat itu datang dalam bentuk Thirnya dalam bentuk makhluk yang berwujud burung ma'a humama'un wa yang membawa air dan es fasyaraha ahaduhum sadri salah satu dari malaikat itu kemudian membelah dadaku Wafatahal ahar akhar biminqarih adapun malaikat yang lain membuka dadaku ini dengan menggunakan pelatuknya menggunakan dengan pelatuknya faghsalahu kemudian membersihkan dadaku Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat itu juga mengatakan setelah dibersihkan Qalbuka bukawakil wahai Muhammad, hatimu ini kuat menghafal, wa kedua matamu tajam penglihatannya, wa udunakasamiatan, kedua telingamu sangat peka mendengarkan suara. Anta Muhammadun Rasulullah, engkau adalah Muhammad utusan Allah. Lisanu kasadiq, lisanmu jujur, benar. Wanafsuka mutmainnah, jiwamu tenang. Wakhalkuka kutham. Kutham itu mengumpulkan kebaikan. Hatimu itu bisa mengumpulkan kebaikan. Wa anta qayyim, dan engkau bisa menegakkan kebenaran. Ini kalimat yang diucapkan oleh malaikat setelah dada beliau dibelah oleh mereka dan dibersihkan dengan air zam-zam. Ini metode penyucian hati versi Nabi Muhammad SAW. Lah kalau kita untuk membersihkan hati kan nggak mungkin seperti itu. Hati itu ada secara fisik, ada secara rohani, jasmani, rohani. Kalau kita yang membersihkan hati secara, secara rohani, jangan kemudian aku tak niru-niru kanjeng Nabi Muhammad. Datang kemudian ke rumah sakit Saiful Anwar. Ke dokter bedah. Aku kepingin dibelah dada saya. Jenengan umbah jantung pula. nih ke dokter. Berangkat. Berangkat pun jantungnya diangkat. Ini Nabi Muhammad secara khusus seperti itu. Kalau kita kemudian tidak. Meskipun hati itu. Jantung itu fisik apa rohani. Meskipun ada hubungan. Buktinya kalau perasaan kita gelisah. Perasaan kita itu atau maaf ketakutan. Ini kan jantung berdetaknya makin makin kencang. Ada hubungan antara jantung secara jasmani dengan rohani. Tapi kemudian apakah metode pembersihan hati itu sama seperti Nabi Muhammad? Tentu tidak. Dalam ilmu tasawuf untuk membersihkan itu. Yang pertama adalah tahalli. Yang kedua tahalli. Yang ketiga tajalli. Tahalli itu membersihkan hati. Tahalli menghiasi hati dengan akhlakul karimah Dengan budi pekerti yang baik Tajalli nanti tampak Bagaimana orang itu bisa terbimbing, terbimbingkan hatinya Hanya untuk melakukan sesuatu yang kebaikan Orang itu kalau hatinya sudah bersih Tahalli Bersih dari penyakit, riak, sombong, kedengkian Kemudian hasud, iri dan seterusnya Kemudian dia meningkat menjadi tahalli Hatinya dihiasi dengan akhlakul karimah Nanti dia akan bertajalli. Melakukan sesuatu itu mudah. Hanya melakukan sesuatu yang baik. Sebaliknya kalau jelek. Dia mudah untuk meninggalkannya. Walladzina jahadufina nahum subulana. Orang yang bermujahadah di jalanku kata Allah SWT. Aku tunjukkan kepada mereka jalan kami. Kami tunjukkan kepada mereka jalan kami itu. Dia mudah untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya sangat sulit dan berat Untuk melakukan kejelekan Ini orang yang sudah bertajalli Tahalli, tahalli, tajalli Bersihkan dulu Baru dihiasi Sama kalau kita punya rumah Atau kemudian ada kontraan baru Rumah agak kuno, Dia sampun lawas Rumah ini kotor, catnya kusam Dan seterusnya Sebelum kita masang perabot Sebelum kita masang spring bed Sebelum kita masang Bubet di rumah itu Dibersihkan dulu apa dihiasi dulu Tentu dibersihkan dulu Di saponi, di pel, di jet male Baru kemudian dihiasi At tahliyah Koblat tahliyah Bersihkan dulu baru hiasi hati kita Dan yang mengetahui penyakit dan kotoran hati Dalam diri kita Tentu adalah diri kita sendiri Kesombongan Kecongkakan Kemudian merasa lebih tinggi daripada yang lain Dimana pernah kita sampaikan juga doa Nabi Muhammad SAW supaya kita memiliki sifat yang rendah hati tapi sekaligus memiliki harga diri di hadapan orang lain Allah ja'alni fi ayni saghira wa fi a'yunin nasi kabira. ya Allah jadikan aku di hadapan diriku sendiri ini, saya ini kecil tidak ada apa-apanya wa fi a'yunin nasi kabhira tapi di hadapan orang lain saya besar saya punya harga diri berarti doa yang doanya Nabi Muhammad ini sekaligus mengajarkan kepada kita supaya kita rendah hati tapi sekaligus punya harga punya harga diri. Rendah hati, punya harga diri di hadapan orang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari jasmani dan rohani kita ini, yang paling penting adalah hati yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Yang dimukhatabi, yang diajak bicara, yang diberi beban hukum, ini adalah hati kita. Dan nanti yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala juga hati kita. Yang akan mempertanggungjawabkan semuanya adalah hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illaman atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah Dengan hati yang sehat Dengan hati yang selamat Dengan hati yang benar-benar bersih Alam nasyrah laga sadara Hati itu tempatnya di mana? Akal itu tempatnya di hati Hati itu di dalam dada Al-Quran menegaskan Ta'mal kulu bul sudur Hati itu sudah buta Hati yang ada di dalam dada Itu sudah buta Ini kriteria bagi sebagian orang Tapi menurut ayat ini ditegaskan hati itu berarti di dalam dada. Berarti hati itu bukan liver. Kalau liver itu kan di dalam, pun liver nih. Hati itu di dalam dada, jantung. Makanya Nabi mengatakan, at hauna. Takwa itu di sini. Sambil beliau itu memegang dada beliau. Wa asyara ila sedrih. at Ketakwaan itu di sini. Beliau sambil mengisyaratkan pada dada beliau. Dan beliau pun ketika dibersihkan hatinya Oleh malaikat yang dibelah Dadanya apa perutnya Yang dibelah ada dada, adalah dada beliau Berarti Akal itu di hati Hati itu tempatnya di dalam Di dalam dada Hati yang di dalam dada itulah yang buta Baik para hadirin hadirat Yang dimuliakan oleh Allah Kita itu dengan akal Akan memiliki ilmu Dengan fisik kita akan memiliki rasa Dengan hati kita akan bisa menentukan sikap Ternyata tingkat intelijensia manusia yang paling rendah Tingkat pengetahuan manusia yang paling rendah adalah rasa ini yang, di, yang menjadi dampak dari tubuh kita Orang sudah memiliki perasaan, memiliki rasa Ini ilmu yang Luar biasa, tapi ini yang paling rendah Harus ditingkatkan menjadi ilmu Melalui akal kita Apakah ilmu sudah menyelamatkan seseorang? Belum Kalau dia belum memiliki hati yang baik Atau kolbun salim tadi itu Karena dengan hati yang baik Dia akan bisa menentukan sikap Untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu Makanya sering kita mendengar Gunakan akal Jangan gunakan Jangan hanya mengandalkan perasaan. Gunakan akal, jangan hanya mengandalkan perasaan. Karena dengan akal orang ini akan terkontrol. Saya kasih contoh misalkan seperti ini. Saya punya anak misalkan 8 bulan. 9 bulan, 10 bulan. Baru bisa merangkak. Kait isom rangkang. Biambem rangkang. Jarak 2 meter di depannya itu ada 2 objek. Yang pertama api, yang kedua batu batu ini wirang, welek sedangkan api itu bergoyang-goyang berliuk-liuk mengeluarkan cahaya anak yang baru 9 bulan 10 bulan bisa merangkak kira-kira kalau menuju dua objek tadi itu yang membuat dia tertarik batu atau api pasti api dia akan mendatangi api dan ketika dia menyentuh api krawas panas no problem, pasti akan merasakan panasnya berarti dia sudah bisa merasakan bahwa api itu kalau dipegang ternyata rasanya panas, tapi dia belum memiliki ilmu bahwa api itu sebenarnya kalau dipegang panas, ilmu saja belum punya, apalagi hati untuk menentukan sikap. Geni iki tak cekel, opogata tak cekel. Berarti ternyata yang menyelamatkan manusia ini adalah hati itu, hati yang selamat yang bisa menentukan sikap untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam bahasa muda Tahu, mampu, mau Supaya kita selamat dunia akhirat Tahu, mampu, dan mau Tahu sholat itu wajib Saya mampu melaksanakan sholat Mau apa tidak Ini tergantung panjenengan Hati panjenengan menentukan sikap Atau tidak menentukan sikap apapun Ada orang tahu sholat itu wajib Dan dia pun sebenarnya mampu Tapi sayangnya dia tidak mau berarti orang yang celaka ada orang tahu salat itu wajib dia pun mampu melaksanakannya dan dia mau melaksanakan sholat ini orang-orang ciri-ciri -orang, orang yang selamat ada orang tahu puasa itu wajib dan dia pun mampu melaksanakan puasa musapun berenggosen musuk kalah kali lari tega niku poso zuhur poso magrib niki pun jam si ciawan romaden ngombe es tegan dia kan mampu tapi sayangnya dia tidak Tidak mau Makanya kunci selamatnya Kita tahu, mampu dan mau Kita ngaji seperti ini Berusaha untuk tahu Karena ibadah rata-rata itu Mampu kita melakukannya Makanya kita itu baru wajib Melakukan ibadah itu Kalau sudah mukallaf Sudah balik akil Anak kecil masih belum Sudah balik akil Karena ukurannya sudah mampu Tinggal taruhannya Mau atau tidak Tidak mau Tahu mampu dan mau Dan mau ini sekali lagi Yang menentukan adalah hati itu Hati yang selamat untuk menentukan sikap Melakukan atau tidak melakukan sesuatu Bapak ibu sekalian Alam laka lagasadrak Ayat yang pertama Ayat yang kedua kita gabung dengan ayat yang ketiga Dan kami Allah telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu. Ulama menyatakan kedua ayat ini menjadi dalil bahwa kesalahan nabi itu diampuni oleh Allah subhanahuwataala karena beban di sini dalam salah satu tafsirnya maksudnya adalah dosa. Wawadna <tuh> angka Telah kami bersihkan dosamu, telah kami Hilangkan dosamu wahai Muhammad Ini menjadi dalil bahwa Dosa kesalahan Nabi Muhammad itu Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini menurut pendapat yang pertama Menurut pendapat yang kedua Kesalahan Nabi Muhammad Yang dimaksud ini adalah Di saat beliau berada di masa jahiliyah Di masa jahiliyah Beliau melakukan beberapa kesalahan Dan itu membuat beban pikiran, menjadi beban pikiran bagi Nabi Muhammad. Akhirnya menurut ayat melalui ayat yang kedua dan ketiga surat asyarah as ini Allah telah menghilangkan semua beban yang ada dalam diri Nabi Muhammad yang memberatkan punggung belia. Kesalahan yang terjadi di zaman jahiliyah. Di sini disebutkan li an nahuka nasallallahu alaihi wasallam fi kathirin min madahi biqaume wa illam yakin abd wa illam Al-Qurtubi wa Al menjelaskan, Karena Nabi Muhammad SAW, Di masa jahiliyah Mengikuti beberapa pemahaman leluhurnya, Meskipun tidak sampai, Menyembah berhala atau patung, Tidak sampai Nabi Muhammad menyembah, atau Berhala atau patung, Tapi ada beberapa pemahaman yang, Karena beliau masih berada di zaman jahiliyah Itu pun sudah diampuni oleh Allah ta'ala Ini Menjadi dalil sekali lagi Bahwa kesalahan-kesalahan itu Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Nabi Muhammad adalah pribadi yang maksum Terjaga dari dosa Terjaga dari dosa Menurut ayat yang tadi kita baca Alladhi anqadadahrak Bahasa takol Dalam hadis itu Dosa Nabi ini disebut sebagai Thakol Dan para nabi pun kesalahannya itu disebut sebagai fakol. Fakol itu sesuatu yang berat karena para nabi itu kalau memiliki kesalahan yang mereka sadari itu menjadi sesuatu yang berat bagi mereka. Dan ini pun seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Kita sehabis melakukan kesalahan harus merasa berat, merasa berat. Gak kemudian ngenteng, tidak kemudian menggampangkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ayat yang keempat wa laka Dan kami kata Allah Tinggikan bagimu wahai Muhammad Sebutan namamu Nama Nabi Muhammad ini Ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa ditinggikan namanya Ada penjelasan dari Ad-Dahaq Laki-laki meriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Abbas Turjumanul Quran Juru bicara Al-Quran Sahabat Abdullah bin Abbas ini didoakan Allahumma allimhu at-ta'wil. Ya Allah ajari pemahaman Al-Qur'an untuk Abdullah Ibnu Abbas. Makanya beliau ini turjamanul Qur'an, penerjemah Al-Qur'an, juru bicara Al-Qur'an. Juru bicara Al-Qur'an. Makanya banyak sekali pendapat-pendapat ulama tafsir ini merujuk kepada penjelasan sahabat Abdullah Ibnu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjelaskan, apa alasan nama Nabi Muhammad ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? karena Allah menyatakan dalam hadis qudsi la dzikirtu illa dzikirtu namaku tidak disebut kecuali namamu wahai Muhammad disebut pula selalu sejajar setelah menyebut asmonipun Qudsi Allah menyebut asmonipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana saja fil adzan yang pertama dalam adzan ada penyebutan Allah ada penyebutan nabi Muhammad Yang kedua wal iqamah dalam iqamah qomat penyebutan Allah penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga wat-tashahud. dalam tashahud. Yang keempat wa yaumal jum'ah alal manabir. Hari Jumat di atas mimbar. Bacanya yaumal jum'ah bukan jum'ah. Bahasa Arabnya jum'at itu bukan jum'ah tapi jum'ah makanya seharusnya bilal-bilal itu juga harus fokus konsentrasi iza no banigo nu mi yaumil sebagian kita dengar yaumal imi yaumil jum'ah bukan jum'ah seharusnya jum'ah surat al-jum'ah kemudian apalagi dalam ayatnya itu mi yaumil jum'ati jum'ati fasau ila wa itu jum'ah itu bukan jum'ah sebagian bilal di beberapa masjid kita dengar yaumal jum'ah itu kurang di seharusnya bukan sukun tapi dom'ah itu yang betul itu malaysia itu kalau indonesia kan jum'at lek malaysia kan jum'ah sing bener male yang jawa jemuan ah. niku jemuan ah <guluh> jem ah leres nih, di leres. seharusnya jemuah yaumal jum'ah bukan yaumal jum'ah yaumal jum'ah alal manabir hari Jum'at di atas mimbar juga disebutkan lafzul jalalah asmoni pun Allah dan asmoni pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam wa yawmil fitri wa adha di hari idul fitri, di hari idul adha juga disebutkan nama Allah dan nama Nabi Muhammad wa ayyamid tashrik, hari-hari tashrik 11, 12, 13 dhul hijjah wa arafah, hari arafah Wakin dal jima, ketika melemparkan jumrah. Wa ala sofa wal marwa, di atas bukit sofa dan marwa. Wafih hudbatin nikah, dalam khutbah nikah. Wafih masyarikil ardi wa magharibha, di timur dan barat bumi. Setelah penyebutan nama Allah, pasti ada penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil menyebut nama Allah dan nama serta sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau anna rajulan abad Allah jalla seandainya ada seseorang yang sudah menyembah Allah subhanahu wa taala wasad dakabil jannah wanar membenarkan keberadaan surga dan neraka wa kullu membenarkan segala sesuatu walam yashhat anna Muhammad dan Rasulullah tapi tidak bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Lam yantafik bishayin wakana kafiran, tidak bermanfaat kebaikan apapun yang ada dalam dirinya dan dia masih tetap dihukumi kafir, tidak beriman. Makanya dalam syahadat ada dua kalimat syahadat, Ashhadu Allahillah illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang dimaksud warafana laka dikra kami tinggikan sebutan namamu wahai Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi tatas ilmu ingkang barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin alhamdulillah rabbil alamin was wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain allahumma arinal haqa haqa ya allah tampakkan pada kami bahwa yang benar itu benar warzuqnat tibah ah dan karuniai kami kemampuan, kekuatan, kesempatan ya Allah untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batilal batila tampakkan pada kami ya Allah yang batil itu batil warzuqnajtinabah lalu karuniai kami kekuatan dan daya untuk dapat menjauhi dan meninggalkan kebatilan itu. Allahumma ya man wafaka ahlal khayril khayr wa anahum alih wa fikna lil khayri wa a'inna alih. Ya Allah, zat yang telah memberi petunjuk dan pertolongan kepada orang-orang yang baik Berilah kami petunjuk dan pertolongan untuk juga dapat melakukan kebaikan seperti mereka Allahumma firlana waliwalidina Ya Allah, ampuni kami dan kedua orang tua kami Warhamhum kamarabbawna sigara kasihilah mereka sebagaimana saat mereka membimbing kami di masa kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah anugerahkanlah kepada kami istri-kami keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحه اللهم وفق الى اقم عليكم ورحمه الله وبركاته